Ustaz Tengku Hana Ataki untuk memberikan kajiannya iya. pada malam hari ini kepada Ustaz dan Nataki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Alhamdulillahil-ladhi hadana lihada. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Radina billahi rabbah, wabimuhammadin nabiya, wabilislami dina Rabbi syirah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin ya Rabbil alamin Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Pada malam ini kita Akan mengisi taklim rutin kita dengan tema yang lebih spesial sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Tahun 2000 berapa? 1438 Hijriah. Dan pada malam ini kita akan bicara tentang semangat berhijrah Pertama, melihat dari makna hijrah yang sebenarnya sesuai dengan literatur sejarah. Yang kedua, memaknai hijrah dalam makna kekitaan. Dan rata-rata makna kekitaan itu adalah hijrah move on. Atau hijrah untuk berani menyatakan keseriusan niatnya kepada calon mertua. Ini untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan materi tentang itu, saya harap masih makin terus berkurang para jomblo di sini. Saya tidak akan berhenti menyampaikan materi ini kalau masih ada satu orang jomblo di antara kita. <laughs> Apalagi masih ada ribuan masih tersisa satu doang kita akan terus memotivasi sampai setan menangis karena melihat para jomblo-jomblo ini sudah menghalalkan cintanya karena pesta bagi setan itu kemenangan kalau cinta kita itu belum halal tapi begitu cinta kita menjadi halal setan itu akan menangis dan uh, berputus asa kalau kita bicara tentang hijrah, saya pengen bahas sedikit tentang sejarahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau kaum muslimin mengambil peristiwa hijrah menjadi penanggalan dalam Islam? Kenapa enggak peristiwa-peristiwa yang lain? Misalnya Isra Mi'raj gitu? sehingga bisa disebut tahun Isra Mi'raj 1. <tuh> Singkatlah jadi IM misalnya, IM 1, IM 2 dan sekarang IM 1438. Eh, enggak, Ding. 1000 400 eh 340 kalau dihitung dengan Isra Mi'raj. Atau kenapa tidak peristiwa Nabi dapat wahyu Teman-teman tahu namanya apa dalam istilah sejarah? Pertama banget Nabi dapat wahyu istilahnya apa? Istilahnya tuh B-I, terus koma di atas T-S-A-H, Biksah. Biksah itu kalau kita terjemahin artinya pengutusan. Bukankah itu peristiwa yang sangat besar? Yang membedakan antara yang batil dengan yang hak, mengeluarkan dari zulumat ilan nur, dari jahiliyah kepada Islam, berarti biksa itu peristiwa besar. Kenapa tidak dinamakan dengan tahun biksah satu, biksah dua, dan sekarang berarti tahun biksah ke, coba berapa? 1438 tambah 13, 14351 biksah. Atau kenapa enggak diambil penanggalannya dengan wafatnya Rasul? Itu juga peristiwa besar. Kayak Masihi diambil dari after death gitu kan ya. Kenapa kita tidak menggunakan penanggalan dari tanggal wafatnya Rasulullah? Sehingga AD 1, AD 2 dan seterusnya berarti sekarang 1428 AD. Kenapa tidak diambil dari penanggalan-penanggalan ini? Kenapa yang diambil adalah Hijrah, dari sisi itu aja hijrah sudah menduduki peringkat yang sangat penting dalam Islam punya peranan yang sangat luar biasa dalam Islam sampai dijadikan sebagai nama penanggalan agar kita terus mengenang peristiwa hijrah ini kalau bulan bukan dari hijrah karena bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Zulhijjah itu sudah ada sebelum Islam itu memang bulan-bulan orang Arab Cuma ada sedikit Tambahan-tambahan penamaan dalam Islam Tapi secara umum masih Nama-nama e, Culture, nama-nama yang Diwarisi dari Nenek moyang. Sedangkan tahunnya ketika Nabi lahir disebut dengan tahun Gajah, karena ada peristiwa Raja Yaman Pengen ngancurin kota Mekah Mengancurkan Ka'bah, Terus gagal dan dikenal dengan nama Tahun Gajah Gajah satu, gajah dua dan seterusnya, sama kayak orang kita dulu kalau ditanya lahir kapan, oh pas pohon beringin itu roboh, gitu kan ya? Orang dulu mah kan nggak ngerti penanggalan, jadi penanggalannya tuh dilihat dari peristiwa besar, pas po pohon beringin itu tumbang, tahun kapan uh, apa lahirnya? Pas ada gerhana, gerhana matahari, cenah, gerhana matahari mah sering kan ya, entah berapa tahun sekali terja terjadi. Sehingga dia kalau mau ulang tahun tunggu gerhana, begitu gerhana, happy birthday to you. Gitu. Karena itu hari lah lahir, kenapa enggak kayak gitu? Kenapa enggak hari lahir Rasulullah atau tahun gajah? Kenapa hijrah? Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Dari peristiwa hijrah inilah muncul banyak hal besar. Pertama, gara-gara peristiwa hijrah akhirnya muncul dua golongan dalam kalangan sahabat. Pertama namanya golongan muhajirin, kedua namanya golongan ansur. Itu gara-gara peristiwa hijrah. Sebelum terjadi peristiwa hijrah, tidak ada muhajirin, tidak ada ansur. Yang ada adalah orang Qurais, orang Aus, orang Khazraj. Jadi masih nama suku. Begitu sudah ada peristiwa hijrah, nama suku ini berubah menjadi nama golongan yang identik dengan amalnya. Kalau yang berhijrah namanya Muhajirin, kalau yang amalnya menolong orang yang berhijrah namanya Anshar. Dan dua-duanya Wasabiqunal Awwaluna minal Muhajirin wal Anshar. Kata Allah di surat At-Taubah disebut namanya Muhajirin Anshar. Radiyallahu anhum wa radu'an Allah rido kepada mereka Wa a'adda lahum jannatin tajri Tajri tahtahal anhar Allah sediakan untuk mereka surga Karena ada peristiwa hijrah Allah sediakan untuk muhajirin Ataupun untuk ansor. Sekarang kalau kita maknai Hijrah itu dalam makna kekitaan, kekinian. Makna hijrah secara kiasan adalah meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hal-hal yang tidak diridai Allah kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridai. Itu makna hijrah secara kiasan. Dan memang sekarang kita enggak mungkin lagi memaknai hijrah dengan makna sebenarnya. Soalnya hijrah itu sudah selesai sejak terjadinya Fathu Makkah. Kata Nabi tidak ada lagi hijrah sekarang. Yang ada jihad dan niat. Berarti hijrah dengan makna yang pertama sudah udah enggak ada. Jadi kita enggak perlu lagi berhijrah dari Bandung ke Mekah misalnya. Atau dari Garut hijrah ke Bandung. Ah itu mah bukan hijrah. Kayak saya dari Aceh ke Mesir, Mesir ke Surabaya, Surabaya ke Bandung. Ini bukan muhajirin. Ini namanya eksodus. Nah, Karena tidak bisa lagi memaknai dengan makna yang pertama, maka hijrah itu kemudian tetap berlaku dengan makna yang kedua, yaitu makna kiasan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik di masa lalu kepada yang lebih Allah Ridhoi di masa yang akan datang. Dari amalan inilah akhirnya muncul dua golongan juga, golongan muhajirin dan golongan ansor. Kalau saya insya Allah jadi ansor aja deh. Enggak paham ya? Golongan muhajirinnya apa nih? Golongan muhajirin yang pengen meninggalkan masa lalu. Mungkin dengan pacaran, pengen nikah. Itu muhajirin. Ansor yang memakcomblangin. Siapa yang siap jadi ansor? Membantu orang yang sedang berhi, berhijrah. Ini makna kiasan. Dan pahala orang yang membantu orang yang mau berhijrah, itu sama dengan pahala kaum ansor di masa Rasulullah SAW. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan raudhiyallahu anhum yang Nabi mendoakan Ya Allah berkahilah kaum Ansor tambahkanlah kebaikan kepada kaum Ansor dan pertolongan yang diberikan kaum Ansor kepada muhajirin seperti yang saya ceritakan pada dua pertemuan sebelumnya itu luar biasa wayyukhiruna alla amfuhih walauka nabihim khasooh mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada dirinya walaupun dia sebetulnya juga butuh. Ada satu cewek cantik, soleha kerudungnya syari, pintar lagi lulusan itb, arsitek ya atau planologi deh. Wah, ini cewek ini uh, apa hatinya mekah, otaknya jerman gitu ya. Terus hijabnya syari, cantik lagi tuh tipe kita banget berdua. Ada dua cowok nih. Silahkan aja berdiskusi siapa yang pengen jadi muhajirin, siapa yang pengen jadi an, Ansal. Wah, saya mah eh, pengen jadi Umar aja. Hijrahnya terus terang "Hei cewek, kamu mau enggak dengan saya?" gitu. Itu uh, Umar Umar mah hijrahnya, "Siapa eh, ayo kaum Quraisy? Ya masyarakat ma Quraisy, fa'lamu Fa anni muhajir." Ketahuilah saya ini mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Jadi, hijrahnya terang-terangan. Langsung bilang, "Eh, ini kayu. Nah ini hijrah terang, terang-terangan. Kalau hijrahnya yang diam-diam pakai bahasa sindiran. Sepertinya aku udah bosan hidup sendiri. <laughs> itu hijrah sindiran. Dan di Al-Quran itu ada tuh ayat boleh menyindir untuk melamar seorang perempuan. Tapi masalahnya banyak yang gak ngerti kalau kita sindir, mending terang-terangan aja deh. Taruh di status, kan terang tuh jelas. Terus fotonya kayak gini, kayak apa? Di poster benar-benar kelihatan yang dipeluk itu adalah tadi bear misalnya. Ini kan kelihatan statusnya juga udah jelas bahwa dia butuh sandaran. Nah, silakan kita milih status. Mau jadi Muhajirin atau jadi ansor. Kalau kayaknya menurut perhitungan kita kayaknya nih berat juga nih lawan saya eh dia mah udah kerja Naiknya juga udah roda empat, kemudian juga secara ini penampilan good looking. Dah saya mah masih apa sering manggil gojek. Udah gitu kerja juga belum jelas daripada saya mati konyol, mending saya jadi ansor aja daripada ketahuan kalah kan ya. Ah saya jadi ansor. Kamu eh, gimana? Udah ada calonnya? Udah sih. Yang mana? Yang itu. Padahal kita udah tahu. Oh ya udah biar aku macam langin atau aku cari tahu gimana tentang dia. Kita cari tahu berita tentang dia, terus kita kasih tahu. Tapi banyak yang disensor. Yang baik-baik disensor semuanya. Tinggal yang yang nggak terlalu baik. Ah kalau dia mah uh, udah berkali-kali nyambung putus, nyambung putus. Kamu mau yang kayak gitu? Wah saya mundur aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Lebih baik kamu menjaga kehormatan kamu. Gak usah yang kayak gitu-gitu. Cari yang lebih soleh aja. Udah akhirnya menang. <laughs> Itu namanya muhajirin. Muhajirin terselubung. Jadi ketika kita membantu orang lain untuk menikah itu amal sholah yang luar biasa loh. Makanya jangan cuma ngandelin Ustadz untuk jadi manjomblang karena repot juga sih. Saya kemarin ngumpulin CV itu banyak banget terus kriterianya tuh susah nyarinya untuk di matching-matching gitu susah. Misalnya cowok gitu, ini bukan saya ya ada seorang Ustadz cerita ke saya. Seorang anak didiknya laki-laki cowok bikin kriteria di CV. Ustadz ini cewek yang menurut saya insyaallah saya siap kalau ada yang kayak gini. Pas dibaca oleh ustadznya, wah ini kalau ada yang kayak gini saya juga mau kata ustadznya. <laughs> Terlalu tinggi kriterianya. Makanya jangan ngandelin ustadz doang, bareng-bareng aja kita nih. Apalagi kalau misalnya kita punya teman dekat banget, misalnya yang akhwat yang cewek, dan dia kayaknya insyaallah bagi kita mah bukan masalah tipe gak tipe, tapi emang kita bukan dia sih yang kita ini targetkan. Nah yaudah kita coba jembatani. Bukankah menjembatani orang untuk menikah sama dengan menjembatani orang untuk masuk surga? Menjembatani orang untuk menikah sama dengan menjembatani orang untuk terhindar dari perbuatan dosa? Dan itu ansoar. Kalau perlu kita berkorban dikit lah. Wajib sih Kita modalin. Saya pengen nikah, cuma modalnya kurang. Kamu kurang apa? Maharnya? Wah, oh, butuh apa? Sebut aja. Gitu. Pas udah disebut, kita oh ya ntar kita cari di mana ada finance yang bisa kredit mahar gitu. <risas> mahar dikredit. Itu yang dilakukan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kan Rasulullah ketika tahu Ali pengen nikah dan dia punya anak putri yang tercinta yaitu Fatimah, Rasulullah bilang Ali Ali pengen nikah, iya, ya udah dengan Fatimah aja. Ya Rasulullah, saya mah enggak punya apa-apa. Memangnya kamu butuh apa? Untuk mahar doang ya Rasulullah. Yang lain mah enggak enggak terlalu penting. Yang penting mahar. Ya udah nih, ada baju besi, kamu pakai aja nih untuk mahar, balik lagi untuk dipakai sema'ah, ahli. Membantu itu namanya jadi ansor, walaupun bukan ansor dalam makna yang sebenarnya, tapi dalam makna kiasan, itu juga pahalanya sama dengan man sanna sunnatan hasanah atau mandanla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Begitu dia akad nikah, Pahalanya kan setengah agama tuh. Kita udah dapat setengah agama. Jadi kita menjomblong lama-lama juga agamanya sebenarnya udah utuh. Saya udah bantuin orang nikah gitu. Kamu kok kenapa masih ngejomblong? Kan nikah mah setengah agama. Ah, saya mah udah utuh agamanya. Kenapa? Karena bantuin teman nikah dapat pahala yang sama dengan teman kita secara pahala, tapi secara status tetap aja setengah. <tuh> Pahalanya, Mbak, banyak insyaallah. Jadi Nabi aja ngebantuin calon menantunya, nih kalau ada diantara di sini yang insya Allah anak gadisnya udah pada uh, siap nikah, jadilah mertua seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak saya udah gadis, saya insya Allah mau jadi mertua seperti Rasulullah. Gak usah mahal-mahal lah, dua miliar aja. 1 miliar buat anak saya, 1 miliar buat saya, materi. Jadilah mertua seperti Rasulullah, memudahkan orang yang ingin. Hijrah, karena pernikahan itu menutup hampir sebagian besar dari pintu-pintu dosa. Walaupun belum tentu juga orang yang nggak nikah itu berbuat dosa, belum tentu juga. Bisa jadi orang nggak nikah karena emang terlalu semangat mencari ilmu. Kayak Imam siapa yang nggak nikah, jomblo sejati? Nih para jomblo juga sebetulnya ada ulama-ulama jomblo yang keren-keren loh. Bisa juga ditiru kadang-kadang. Imam siapa yang jomblo sampai meninggal? Imam Nawawi, Imam Ibn Uhtay, Taimiyah. Imam Nawawi sampai meninggal, usia 40an tahun itu belum nikah. Tapi jangan jangan salah, Imam Nawawi itu bukan anti pernikahan. Kalau kita baca buku-buku beliau, termasuk buku Riyadur Salehin, bahkan di dalam banyak bukunya, beliau menyampaikan hadis-hadis keutamaan menikah. Tapi kenapa beliau tidak menikah? Karena beliau takut dengan menikah, maka waktu beliau untuk mencari ilmu jadi berkurang saking cintanya kepada ilmu. Kenapa masih sendiri aja, saya masih pengen ta'alim aja eh. Gak punya waktu untuk jalan-jalan, dinner apa misalnya ngedet, saya mah mau ta'alim aja seminggu tujuh kali. Judulnya mabuk ta'alim. Ta'alim aja, apa-apa kalau alasannya ta'alim. Atau alasannya kenapa belum nikah, saya pengen hafal Quran dulu. Saya pengen mempersembahkan mahar 30 juz. wah itu keren tuh. Siap, Insya Allah. Wah, nggak ada yang angkat tangan. <laughs> maharnya 30 jus, atau jus 30 juga nggak apa-apa. <laughs> Saya dulu ketika nikah maharnya Al Qur'an, tapi cuma satu surat pendek, surat At-Tahrim, satu lembar, satu dua halaman. Dan, isu, dan itu intinya ya Yuhudilatina Amanu, ku anfusakum wa Ahlikum naro. Surat itu pas banget, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Di halaman kedua banyak untuk perempuan, di halaman pertama banyak untuk laki-laki. Itu Sebetulnya itu bukan mahar, sebetulnya itu lebih ke hadiah. Kalau mahar lebih baik sesuatu yang berharga secara materi, kecuali kalau nggak ada ya nggak apa-apa Al-Qur'an. Sebagai hafal-hafalan. Jadi kenapa nggak nikah? Karena pengen hafal Al-Qur'an. Kenapa enggak nikah? Saya tidak akan menikah sampai saya menghafal seribu hadis. Itu jadi, jadi azam coba. Pengen banget nikah tapi masih 999 hadis. Weesh, tinggal satu hadis lagi. Makanya kita coba jadikan juga pernikahan itu sebagai semangat. Caranya saya tidak akan nikah sampai titik-titik-titik. Bukan cuma sampai saya punya kerjaan, tapi sampai saya hafal 10 juz Al-Quran mungkin, sampai saya hafal 100 hadis mungkin, sampai saya bisa tahsin mungkin, sampai saya selesai membaca kitab fikih sunnah mungkin yang dua, cuma dua jilid. Jadikan pernikahan, sebagai motivasi untuk melakukan banyak kebaikan sehingga Allah akan membantu kita. Wah, hambaku ini keren banget. Kalau dia pengen nikah, dia syaratnya mau hafal 20 juz. Ya udah, saya mudahkan. Begitu dia duduk hafal Quran, "Loh, kok cepat banget hafalannya?" "Allah mudahin." Allah terlibat di dalam cita-cita kita. Tapi kalau cuma "Saya enggak akan nikah sebelum kerja." Nah, ini Allah enggak terlalu terlibat. Karena hanya masalah dunia-dunia. Bukankah Allah wallahu uh, khairur raziqin? Allah sebaik-baik pemberi Jangan ini baik untuk cewek Atau cowok atau calon mertua Jangan jadikan pekerjaan itu Sebagai alasan utama untuk tidak nikah Boleh tapi bukan yang utama Karena saya sendiri membuktikan Ternyata ketika saya menikah itu Saya gak punya pekerjaan bahkan gak punya modal Tadi saya cerita dengan Salah seorang teman yang bareng kesini Saya ketika awal nikah mah, mahar saya ngutang Jadi yang saya omongin kayak tadi itu Bukan cuma omongan, emang saya ngalamin sendiri. Saking gak punya modal, utangnya ke siapa? Ke calon istri. Eh boleh pinjam dulu gak? 5 juta aja. Buat apa? Ya buat kita. Nanti saya balikin kalau udah nikah gitu. Nah ini kemampuan bagaimana meyakinkan. Ini yang harus dilatih. Kemampuan meyakinkan calon istri dan calon mertua, kalau kita meyakinkan banget, insya Allah saya balikin nih, saya siap berjian untuk mengembalikan 5 juta itu, yang penting kita nikah dulu. Dan Allah kasih rizki lah, pakai dalil-dalil. Allah maha memberi rizki, Nabi menjanjikan akan sukses kalau udah nikah, makin yakinkan dia. Nah, kalau ke mertua belum lulus, berarti kurang dalil. Belajar lagi, taklim lagi, terutama Rabu malam, bab nikahnya banyak. Insyaallah keluar banyak alasan-alasan yang reason yang buat orang logis dan insyaallah jadi semangat. Oh gitu ya dek, iya bukan dek pak, nak, oh iya ya, ya nak, Wah, udah ngakuin kan? Pertama manggalnya dek, jadi nak oh, berarti udah setengah jalan nih, mau jadi calon mertua. Yakinkan, kemampuan meyakinkan itulah yang menentukan berhasil apa? Tidak, bukan punya modal apa enggak, banyak orang yang punya modal banyak tapi dia nggak bisa meyakinkan. Nggak berhasil-berhasil tuh sampai sekarang. Wah modalnya sekian, dia punya aset punya bisnisnya dia seorang uh, apa entrepreneur muda tapi kok masih sendiri ternyata tidak ada cowok yang yakin sama dia soalnya orangnya nggak pedean mungkin kalau saya nggak punya modal juga pede kenapa nggak pede orang mau ibadah kan Bismillah aja ya Allah kalau emang dia calon saya ya udah ikatkan dengan satu lagu uh, Arelasoh ya lumayan lah meyakinkan bahwa saya itu orangnya romantis pakai lagu Ari Rasul satu bahwa saya insyaallah niatnya karena Allah pakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis insyaallah karena emang kita tulus ya ya gitu deh Alhamdulillah ya nah artinya apa balik lagi ke materi yang tadi bahwa kalau kita udah siap untuk menikah hijrahlah Allah yang akan bantu kalau kita misalnya masih ada masalah, coba kita curhat dengan orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan dia mendengar nasihat malam ini sehingga dia mau jadi ansor. Dia lagi nabung-nabung. Alhamdulillah sekarang dari tabungan itu udah dapat sekitar 5 juta untuk mahar. Dia juga pengen nikah. Terus datang kita... Aku pengen banget nikah, udah dapet nih orangnya dan dia udah setuju, cuman kurang modal. Oh gitu ya, yuk siruna ala anfusihim walauka nabihim khasoso. Mendahulukan kaum muhajirin, walaupun dia sendiri juga butuh. Ini saya ada modal nih 5 juta kamu pakai aja duluan, terus gimana kamunya? Ah Saya emang gak apa-apa nanti Allah yang akan ganti, ternyata kita dapat yang lebih baik daripada yang tadi itu pasti itu wamil daulahil khair udah aja dahulukan teman kita orang kita juga belum jelas rukyahnya belum kelihatan hilal kan ya udah aja hilal belum kelihatan kelihatan tapi udah oh, apa baru bulan zul apa baru bulan ramadhan awal kita udah siap siap ramadan aja padahal masih masih jauh mungkin makanya udah aja kita dahulukan teman kita jadilah ansor nanti allah yang akan menjadi ansor buat kita dan allah sebaik baik ansor Intansurullah, surullaha yansurkum, kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah itu artinya tolong hamba-hamba Allah, nanti Allah yang akan nolong kita. Allah nolong kita itu lebih spektakuler lagi, lebih dahsyat lagi, lebih amazing lagi. Kalau kita nolong teman kita itu pertolongan yang standar, lah, logis gitu. Kalau Allah yang nolong kita kadang-kadang gak logis, amazing banget, miracle gitu, kok bisa? Ternyata gara-gara saya nolongin, makanya jadi ansor itu untungnya gede. Kalau punya kriteria yang terlalu tinggi, belajar jadi answer dulu deh sebelum jadi muhajirin. Karena kalau punya kriteria tinggi banget, terus langsung jadi muhajirin, kita gak bisa ngandelin Allah. Makanya kalau kriterianya saya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini tuh, calon saya mah harus kayak gini, standarnya tinggi banget. E, tingginya 2 meter misalnya, Kalau yang cowok. Terus penghasilannya, kata yang cewek, penghasilannya minimal se sebulan 10 juta terus sudah punya rumah minimal kreditnya udah tiga tahun berjalan. Wah, banyak kriterianya. Kalau pengen kriteria yang tinggi jadilah ansor. Sehingga kalau kita jadi ansor terhadap hamba Allah, Allah yang akan jadi ansor terhadap kriteria-kriteria kita yang kayaknya kelihatan agak impossible. Tapi tidak ada yang impossible. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi peristiwa hijrah itulah melahirkan dua golongan dalam sejarah Islam. Pertama golongan muhajirin, kedua golongan ansor. Tinggal kita mau pilih yang mana dalam status hijrah kita yang kekinian mau jadi muhajirin, mangga? Mau jadi ansor, mangga? Kalau mau jadi muhajirin, saya pengen berhijrah, saya pengen belajar. Yang jadi ansornya mungkin dia udah hijrah duluan. Oh ini ada nih ta'lim yang bagus-bagus, ngajak temannya. Kita mengajak orang lain untuk berhijrah. Menolong orang lain berhijrah itu salah satunya adalah dengan memberikan dia link kepada tempat-tempat dia agar semakin nyaman dalam hijrahnya. Link taklim, link orang soleh, link teman-teman yang udah berubah, yang udah hijrah. Kita nge-link kepada mereka, kita memberi jalan untuk dia hijrah dan memudahkan hijrahnya, itu ansor. Makanya dulu saya di awal-awal bikin pemudah hijrah dulu, kita pernah ada satu program yang walaupun tidak resmi, lebih ke semacam motivasi, penyemangat, anjuran. Saya ngajak teman-teman yang udah hijrah seperti ini, ayo kita belajar jadi ansor sekarang. Sekarang alhamdulillah kita udah lagi, udah hijrah dan sedang berhijrah. Tapi langsung jadi ansor juga nggak masalah. Gimana caranya? Targetkan minimal sebulan sekali itu kita dapat satu orang untuk kita ajak berhijrah. Dan kata Nabi, jika ada seseorang yang Allah berhidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang aja. Allah kasih hidayah lewat kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tahukah teman-teman, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih baik daripada seluruh umat Islam, bahkan yang nomor satu diantara semua sahabat, lebih daripada Ali bin Abi Thalib lebih daripada Umar dan Utsman padahal Abu Bakar itu bukan seorang Hafiz, ada e, Ibnu Abbas yang Hafiz, bukan seorang ahli fikih, ada Muaz bin Jabal yang ahli fikih, bukan seorang mujahid, ada Khalid yang lebih canggih lagi dalam berjihad. Kenapa Abu Bakar paling tinggi derajatnya di mata Allah, bahkan ada kisah Malaikat Jibril pernah mau mengukur surganya Abu Bakar dan kecepatan Malaikat Jibril itu kalau terbang kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya. Dari sini ke matahari aja kalau pakai kecepatan cahaya hanya beberapa menit. Maka Jibril pengen mengukur luasnya surga Abu Bakar, udah terbang satu tahun baru berjalan kurang dari satu persen luasnya surga Abu Bakar. Jibril jalan nih satu tahun baru di pinggir. Terus Jibril mengatakan, "Aduhai betapa luasnya surga Abu Bakar dan aku saja tidak sanggup mengelilinginya." Jibril aja enggak sanggup mengelilingi surga Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar lebih tinggi derajatnya? Karena rata-rata sahabat-sahabat yang senior itu masuk Islamnya itu lewat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau teman-teman perhatikan 10 sahabat yang dijamin surga, itu kayaknya sekitar 7 dari mereka Masuk Islam itu lewat Abu Bakar, mulai dari Utsman, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian nanti Abdurrahman bin Auf, sampai kepada Tolha, Zubair, Said. Mereka semuanya masuk Islamnya lewat Abu Bakar as-shiddiq, tujuh apa enam gitu. Dan ternyata orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar itu bukan orang yang Islamnya biasa-biasa aja, Utsman tahu sendiri gimana sedekahnya Utsman. Sekali sedekah, pertama dia datang bawa seratus ekor unta terus dia perhatikan ternyata masih kurang. Untuk kaum muslimin mau berjihad, pasukannya ada sekitar 25 ribu dia baru bawa 100 ekor unta, masih kurang kendaraannya. Pulang lagi bawa 200 ekor unta. Ternyata masih kurang, pulang lagi, total dia ngasin 600 ekor unta. Ternyata masih kurang, dia ambil kuda. Dia kasih sekitar 300 ekor kuda. Masih kurang, dia kasih emas, 5 kg emas. Dan tahu berapa harga satu ekor unta untuk berperang? 200 juta satu ekor unta. Dia kasih 5 apa 600 ekor Unta, kuda juga sekitar 100 juta dia kasih apalagi kalau kuda perang itu mungkin yang dimiliki oleh salah seorang jenderal kita harganya 2 miliar coba dia ngasih 300 ekor kuda untuk berperang, kuda-kuda yang luar biasa yang gagah dan plus 5 kilogram emas, kalau 1 kilogram emas itu tersebutlah bulatnya 500 juta berarti 2,5 miliar, berapa puluh miliar Usman sekali bersedekah dan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala yang sama dengan Usman karena Usman masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq Itulah kenapa Abu Bakar itu enggak bisa dikalahkan dalam kebaikan. Makin orang soleh, makin Abu Bakar nambah. Misalnya Utsman, "Ah, oh saya pengen nyaingin Abu Bakar nih, pengen ngalahin Abu Bakar dalam pahala." Enggak mungkin, karena ketika Utsman dapat 100, Abu Bakar dapat 100 nanti Abdurrahman dapat 100, Uwakar dapat 100, jadi Abdurrahman dan Utsman ini ngejar-ngejar Uwakar -ngejar, gak akan pernah kejar. Itulah fadilah mandalla ala khair, man sanna sunnatan hasanah. Bayangin ada orang yang masuk, yang masuk ke masjid yang berhijrah gara-gara kita, setelah berhijrah dia mungkin lebih rajin baca Quran dari kita. Kita baca Quran sehari setengah juz, satu juz, dia sehari lima juz. Berarti kita selain satu juz yang kita baca, dapat pahala dari lima juz yang dibaca oleh dia. Belum lagi nanti kalau dia rajin tahajud. Belum lagi kalau dia sholat berjamaah di masjid gara-gara hijrah lewat kita. Bukankah sholat berjamaah di masjid itu setiap langkah kaki itu menggugurkan dosa mengangkat derajat. Setiap tetes air wutu itu menggugurkan dosa. Ketika dia masuk ke masjid malaikat mendoakannya kita dapat semua yang dia dapatkan. Makanya jadi ansor dalam hijrah itu keren banget pahalanya. Untuk diri sendiri jadilah muhajirin. Untuk teman kita jadilah ansor. Karena kalau dulu hanya bisa milih salah satunya Mau jadi muhajirin atau jadi ansor Dan itu bukan pilihan sebetulnya Kalau dia orang Mekah pasti jadi muhaji muhajirin Kalau dia orang Madinah pasti dia jadi ansor Kalau sekarang kita bisa milih dan bisa mengambil dua-duanya Karena makna hijrah sudah bergeser Dan ini rahmat dari Allah untuk kita Sehingga di waktu yang sama kita bisa menjadi muhajirin Plus sekaligus menjadi ansor dan inilah yang memotivasi saya dan menyemangati saya ketika teman-teman hadir dalam ta'lim. Saya berharap dapat sedikit ilmu, walaupun saya bukan ulama besar, hanya punya sedikit ilmu yang saya pernah belajar di Al-Azhar, saya sharing ke teman-teman. Lalu teman-teman amalkan, saya dapat pahala dari semua amalan teman-teman. Kalau ikh, ikhlas. Gitu juga teman-teman pemuda hijrah yang jadi panitia, baik MC, mungkin yang bergerak di belakang layar, yang bikin poster, semuanya mendapatkan pahala yang sama dan tidak dibagi rata. Maksudnya kalau ada 100 pahala untuk 10 orang dibagi 10-10, enggak, masing-masing dapat 100-100-100, itu rahman, Allah maha roh, rahman. Makanya teman-teman kalau mau ngejar ketertinggalan kita selama ini, karena mungkin kedaluan orang lain untuk berbuat amal soleh, kejarlah dengan cara mengajak kepada kebaikan. Targetkan sebulan satu orang hijrah lewat kita, dan siapa tahu dia bisa lebih soleh daripada kita, kalau sampai suatu saat ternyata dia meninggalnya bahkan syahid, kita mendapatkan pahala syahid karena dia hijrah lewat kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita baca ayat tentang perintah berhijrah dan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Kita akan tilawah surat An-Nisa ayat 97. Silakan teman-teman buka mushaf atau aplikasi di handphone-nya surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 sampai ayat 100. Ayat 97 sampai ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مااغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم Katakan, apa yang kalian katakan? Kita adalah orang yang lemah dalam dunia. Katakan, apa yang kalian katakan? Kita adalah orang yang lemah dalam Allah Taala mengatakan: "Mengapa kamu tidak berfikir tentang kebesaran Allah Taala?" Mereka berkata: "Apa yang kamu صَيْرًا سَبُلًا لَكَ مَأْوَىً جَرَّنَهُ وَزَائِدُ النَّصِيرَا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولا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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat Dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri Malaikat bertanya kepada mereka Dalam keadaan apakah kalian mati? Lalu mereka menjawab, Kami dulu di dunia dalam keadaan lemah. Lalu malaikat berkata, Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah kepadanya? Maka mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah di antara laki-laki dan perempuan, dan anak-anak kecil yang tidak mampu mencari kehidupan atau jalan dan tidak menemukan dan tidak yang tidak memiliki kemampuan dan tidak menemukan jalan maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan mengampuni akan memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya dia akan dapat di muka bumi itu ke lapangan nistayah dia akan mendapati di muka bumi itu jalan keluar dan kelapangan dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul kemudian kematian menemuinya maka telah tetap baginya pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang teman-teman yang dirahmati Allah kita perhatikan di dalam paragraf ini bagaimana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 Semakin dalam perasaannya, semakin berpahala. Semakin dekat, semakin diberkahi Allah. Memandangnya aja berpahala coba. Itu enggak ada dalam pacaran. Memandang orang yang kita cintai, berpahala. Kalau pacaran memandang, dosa. Disuruh menundukkan pandangan. Ngobrolnya sambil ngelihat ke bawah. Udah sholat tahajud belum? Ngelihat ke bawah, ke bawah atau kalau kita lagi jalan bareng gak saling bertatapan, jadi kalau misalnya satu mobil, satu di depan nge-drive, satu lagi di belakang. Itu paling syari itu. Kalau gak siap kayak gitu, gak usah deh. Kalau perlu kalau mobilnya 3 row gitu kayak Livina atau Mobilio, dia yang paling belakang. Sekalian jagain barang-barang gitu, eh gimana barangnya? Ini paling belakang, paling belakang. supaya menjaga jarak jangan terjadi fitnah dan banyak-banyak berzikir, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah lindungilah kami, lindungilah kami. Karena setan itu wah itu lagi menggebu-gebu terus mengai setan untuk menggoda kita. Sedikit aja ada pencetus langsung kita bisa batal. Beda dengan kalau sudah berhijrah dengan cara menikah, memandangnya pahala. Mandang alhamdulillah dapat satu pahala. Pandang lagi dua pahala. Pandang-pandangan empat pahala. Kamu kenapa ngelihat-lihat saya terus? Saya pengen beribadah, berapaan dengan memandang kamu. Nah. Dan tahukah pahalanya sebesar apa? Sama dengan sholat dua rakaat loh. Jadi kalau lagi malas, kayaknya aduh saya malas lagi malas sholat sunnah mutlak, eh, mau memandang istri aja. Nah. Itu bisa. Kalau pacaran nggak akan dapat yang kayak gitu-gituan. Coba pandangin fotonya aja berpahala, apalagi orangnya.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 Gak perlu tipu-tipu. Karena udah halal. Kayak cerita saya kemarin. Pulang sholat Jum'at. Ya. Eh ngapain pulang sholat Jum'at buru-buru? Karena pengen cium kening kamu. wah Kalau belum halal pulang sholat Jum'at bingung ini mau kemana nih? <laughs> pulang ke rumah cuma gak ada siapa-siapa gitu ya. Pulang ke rumah orang, wah bisa bahaya. Jadi kan bingung pula selalu Jumat, aduh saya habis Jumatan itu bingung yang mau kemana. Akhirnya nelfon teman, eh kita nongkrong yuk, gitu lagi, gitu lagi kan. Kalau yang sudah halal dia mah enggak pernah galau mau nongkrong di mana. Udah jelas tempat nongkrongannya. Di dalam surga di rumahnya. Yang dinanti oleh bidadah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 ada yang lebih dahsyat lagi tuh, bangun tahajud. Bangun tahajud, begitu kita udah malam udah melek langsung bangun wudhu, setelah wudhu, memercikan air ke wajahnya. Jangan satu ember, dipercikin. Memercikan air itu bukan bahasa, bukan cara yang kasar ya, memercikan air itu romantis loh. Jadi memercikin air itu kalau Nabi itu diusap di matanya Aisyah. Jadi kayak facial gitu deh, diusap di matanya Aisyah, bangun dong, di, diusapin, terus dipercik-percik. Oh kan manja tuh gitu, apaan sih malam-malam dingin tahu? Nah kalau gitu besok malam air hangat dipercikin. <laughs> Pokoknya yang lembut aja air hangat. Waduh makin nyenyak tidurnya air hangat nih, kak dipijitin. Atau kalau perlu kalau yang lebih keren lagi percikin airnya tuh pakai itu tuh, pakai nano spray. Se ah segar gini kirain lagi lagi di zam-zam segar gitu ya pakai nanospray. Kenapa kamu pakai nanospray saya kan ikut sunah Nabi memercikan air tapi pakai teknologi nanospray. Ini lebih dahsyat lagi. Begitu dipijat-pijatin jempolnya pelan-pelan supaya dia bangunnya nyaman. Begitu bangun azan subuh gak jadi sholat. <coughs> <coughs> Kelamaan soalnya nggak banguninnya. Disitulah indahnya, bayangin. Makanya Allah mempertanyakan, kok kalian udah tahu indahnya nikah? Enggak nikah-nikah juga sih. Padahal udah tahu, udah dipanas-panasin lewat Instagram, lewat ta'lim, enggak nikah juga. Sampai akhirnya, malaikat nanya, Fimakuntum, kenapa kalian dalam keadaan seperti ini tidak menikah? Katanya Mustad Afin, ya Allah, enggak siap, ya Allah, lemah, enggak punya pekerjaan. Bukankah ardullahi wasiyah? Bukankah bumi Allah itu luas dan Allah berjanji di ayat yang ke seratusnya tadi, siapa yang berhijrah Allah akan memberikan jaminan muragaman kathiran wasa, banyak jalan keluar dan kelapangan itu janji Allah untuk orang yang berhijrah, gak usah khawatir dan saya yakin yang di atas tuh, semuanya udah pada siap, tinggal datangnya kapan gitu, mereka udah siap dari dulu juga, ya teh? <laughs>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 Akhirnya calon mertua juga ikut takbir. Wah, kenapa saya jadi ikut-ikutan nih? Waduh. Masih ingat ini buat calon mertua ya. Belajarlah dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu satu dari tujuh ulama Madinah di masa tabi, tabi'in. Beliau itu senang banget dengan orang yang ahli masjid terutama anak muda yang rajin ke masjid ikut talim itu senang banget, bahkan dihafal wajah-wajahnya, sehingga ketika ada satu muridnya yang paling dekat dengan beliau yang hadir dalam majelis ilmu akhirnya Syed bin Musayyib sekali-kalinya datang ke rumah seorang murid dan mendahulukan itu daripada sholat berjamaah kan kita tahu Syed bin Musayyib ini 50 tahun gak pernah ninggalin sholat berjamaah, selama 50 tahun itu dapat takbiratul ihram bersama imam. 40 tahunnya sholat gak pernah ngelihat punggung orang, artinya di sholat pertama. 30 tahunnya mendengar azan di dalam masjid. Gak pernah azan dia masih di luar, gak pernah tuh, 30 tahun azan di dalam masjid. Sekali-kalinya dia meninggalkan semua itu, gara-gara datang ke rumah muridnya yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Datang ke rumah muridnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata muridnya di dalam rumah.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 Saya ingat semuanya, Sa'id bin ini, Sa'id bin ini, Sa'id bin ini, ada 10 Sa'id, semuanya saya ingat kecuali Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Gak pernah menduga kalau itu Sa'id ibnul Musayyib. Soalnya Sa'id ibnul Musayyib itu gak mungkin pergi ke rumah seseorang ketika azan, gak mungkin. Pasti dia akan mendahulukan salat jamaah. Baru beres itu ngurus yang lain. Tapi pas dibuka ternyata Sa'id ibnul Musayyib, kaget. Pasti ini ada berita besar banget nih. Lalu Sa'id ibnul Musayyib bilang, e, wahai anak muda.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 Bawa saksi, bawa putrinya, gak tahu gimana cara ngebujuk putrinya juga ya, orang dulu mah solehah-solehah, jadi gak perlu lihat dulu, boleh liat instagramnya dulu, gak, gak, gak perlu gitu, udah langsung aja, datang, nah, uh, nama muridnya siapa gitu, ya Muhammad misalnya, udah dibukain pintu, masuk semuanya ke rumah, salamin, salamin, saya nikahkan putri saya dengan kamu, dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu hafal, dan seterusnya, dia uh, saya terima deh. <laughs> Saya terima. Mungkin awal-awalnya dia masih kagok-kagok itu, saksi-saksi bilang-bilang enggak, tidak sah. Kenapa? Soalnya enggak bersambung kan kita ya suka gitu ya. Makanya pas nikah saya mah juga karena takut enggak sah. Udah modalnya kurang enggak sah pula kan? Ya udah saya pakai teks aja deh. Ustaz, menikahnya pakai teks loh. Jadi pas saya terima nikahnya, eh ntar nih, di scroll dulu. Jadi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 begitu dia naik langsung saya tunjukin jadi gayet-gayet dadakan langsung jadi gayet saya tunjukin sehingga mertua saya ngelihat wah ini bener nih calon menantu yang ideal nih nggak <tuk> tahu dia kalau saya minjem duit anaknya 5 juta lah <tuk> udah gitu pas udah selesaikan nggak boleh menikahkan ketika sedang berhaji ya selesai haji semuanya udah arafah udah apa taufalah udah beres langsung saya minta uh, manggilnya abah abah Kapan nato acaranya gitu? Oh ya ya, sebentar saya mau ngambil umroh dulu. Aduh, umroh lagi dia lama ini nunda lagi satu hari. Hari yang kedua, bah udah bisa sekarang. Oh ya ya, ayo kita ke Masjidil Haram. Selesai tawaf sunnah, langsung naik ke satu pojok masjid. Saya nikahkan, saya terima nikahnya, langsung telepon panggilannya. Hai sayang, udah berubah. Kalau belum nikah, ukti. Uh, nah gitu tuh panggilnya. Kalau orang mesirmanya, kalau di sini mah sis gitu ya ultimah sis, Pertama sih abis itu jadi bebeb. -beb. Ini karena udah berubah status, berubah status. Langsung dia hore-hore gitu di Mesir. Dia dapat telepon, traf alhamdulillah kita udah sah. Wah, itu luar biasa. Dia langsung sujud syukur selesai sah sama teman-temannya cuma apa makan beberapa butir kurma karena <laughs> alah mahasiswa gitu. Saya udah selesai aja gitu, udah beres. Kayak maaf sesederhana itu kayak disunat doang itu. Cepat banget udah selesai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 ini udah lebih berat daripada jomblo. Jomblo udah jelas, udah puguh gitu ya. Kalau ini nggak nggak nggak jelas gini nih statusnya nih. Udah kita udah halal loh. Iya sih. Terus gimana dong? Ya gitu deh. Akhirnya nggak. Nggak. Setelah seminggu akhirnya kita nyari kontrakan, nemu kontrakan yang alhamdulillah Allah mudahin banget kontrakan yang biasanya harganya sekitar uh, seribu pound, seribu pound itu tiga juta, kita dapat empat uh, ratus pound, satu jutaan lah untuk Uh, apa uh, satu tahun itu murah banget dan ada tiga kamar sementara kita cuma cuma berdua udah aja pas masuk kontrakan kita uh, dimudahin banget sama allah udah jalan-jalan keliling-keliling kairo ke horgada ke alexandria ke apa uh, benteng saudin <laughs> ke benteng ceritanya terus ke piramid wah keliling-keliling aja sampai ada adegan kejar-kejaran apa uh,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 Karena semangat nikah saya, eh, kerjanya apa, jadi kuli, kuli travel, ngangkut-ngangkut eh, koper jamaah haji, saya angkutin. Dulu saya gak gini, uh, lumayan dulu, tuh karena sering ngangkut-ngangkut koper, wah wow, ngangkut koper yang beratnya tuh paling sedikit 25 kilo kan. Ngangkut ke lantai 5, gak boleh pakai lift, karena lift buat jamaah. Jadi kita pakai tangga, naik, ngangkutin, turun lagi. Kalau lagi ada jamaah yang membludak, kita ngambil tempat tidur yang dari besi itu,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 Coba perhatikan ayat Coba teman-teman sekarang lihat surat Al-Baqarah Tentang bagaimana semangat hijrah seorang sahabat di surat Al-Baqarah ayat 207 Surat Al-Baqarah ayat 207 Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah 207 Wa minan-nasi man yasyri nafsahu bi tagha Wallahu ra' di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keritaan Allah dan Allah maha penyantun lagi ma kepada hamba-hambanya. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk berhijrah di jalan Allah. Siapa orang yang dibahas di dalam ayat ini? Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat berasal dari Italia. Wah ada juga sahabat dari Italia ya, Roma, dia dari Italia. Cuma memang ada ikhtilaf, pada yang bilang dia dari Italia tapi bukan orang Italia orang Arab keturunan Eropa gitu. Jadi kayak apa, bule-bule uh, campuran gitu deh. Ini Suhaib bin Sinan al Rumi, dia datang ke Mekah untuk berdagang. Jadi orang kaya raya di Mekah. Begitu dia mau hijrah dihadang di tengah jalan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy Dan mengatakan, ya Suhaib, kalau kamu mau berhijrah, silakan hijrah, tetapi jangan pernah membawa harta-harta yang ada di kota Mekah. Karena dulu kamu datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa, kalau kamu mau pergi, kamu pergi dan tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali kalau kamu mau tetap di Mekah dan bersama kami, maka harta itu tetap milikmu. Silakan kamu pilih. Akhirnya dia mengatakan, saya memilih Allah dan Rasul. Silakan kalian ambil semua sampah-sampah dunia itu, saya tidak masalah, saya memilih Allah dan Rasul. Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, jalan kaki sendiri, selain Ali bin Abi Thalib yang jalan kaki. Begitu Suhaib sampai di Madinah, Nabi mengatakan, selamat, beruntungnya Suhaib, beruntungnya Suhaib. Kenapa dia beruntung? Karena dia telah berhijrah dan memilih Allah, dan Allah menggantikan untuk Suhaib yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang dia pernah tinggalkan jadi cerita suhaib salah satu bukti bahwa Allah itu enggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu maka kita adalah suhaib ar-rumi untuk zaman kita sekarang tidak usah khawatir tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaraan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk dan Allah itu wasiun maha luas, ghaniyun maha kaya dan raufun rahimun maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita enggak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla sawfata'alamun, summa kalla sawfata'alamun. Kelak kamu akan tahu, Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh, dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir, jangan ah kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau gak ngerokok nanti gak bisa mikir gimana, maka gak usah khawatir Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya gak jelas kemana-mana, sekarang dengan kita tidak merokok Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Gak usah khawatir untuk berhijrah, yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah. Berangkat balik lagi, melepaskan, pengen melepaskan status tapi setengah hati, terus juga pengen meninggalkan pekerjaan yang lama, cuman. Uh, nunggu waktu, ah uh, uh, tunggu setahun lagi deh, tunggu dua tahun lagi deh, terus saja Nah ini namanya apa? Taman nih, berangan-angan. Dan itu salah satu diantara cara setan membisiki manusia. Dia gak nyuruh kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan kebaikan, tetapi dia nyuruh kita untuk menunda kebaikan. Salah satu diantara amal sholah yang paling disukai oleh Allah untuk disegerakan adalah berbuka puasa, sholat berjamaah dan menikah. Itu amal sholaih yang dianjurkan untuk disegerakan. lakukan sekarang juga insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan malam ini juga kita menemukan calon-calon kita dan mengikat status kita dan insya Allah bulan depan kita sudah menjadi seorang suami. Amin. Yang di atas insya Allah bulan depan teteh-teteh pada jadi seorang istri. Sehingga bulan depan sholat Jum'at gak perlu jauh-jauh dari rumah. Sholat Jum'at di masjid yang dekat dengan rumah supaya cepat pulang dan bisa mengecup kening istri. Teteh tete, sebelum dilamar belajar memasak ya, bukan suruh jadi pembantu tetapi masakan istri itu tidak ada tandingannya. Gak usah harus pintar-pintar masaknya, masaknya pakai cinta, insya Allah enak begitu masak cinta-cinta buat cinta saya, gitu. insya Allah pasti enak. Kalau masak dengan hati, nanti ketika dimakan rasanya di hati. Kalau masaknya pakai kemampuan apa chef gitu, nanti yang makannya tuh pakai hawa nafsu. Tapi kalau masaknya pakai hati, ini demi cinta saya, dia seneng banget nih masakan kayak gini. Nasi goreng tiap pagi, nasi goreng tiap <laughs> Karena bisanya cuma itu gitu. Nasi goreng sama telur, ceplok, udah gitu aja. Insya Allah, kalau tete-tete belajar memasak, itu niatnya karena <tuh> Allah SWT dan itu salah satu bentuk jihad, karena tetap beda minimal walaupun tidak setiap hari memasak, sesekali masakan istri itu sesuatu yang ditung ditunggu, benar gak? <tuk> Tapi lebih nunggu masakan chef ya, makan di restoran gitu ya, makan di kafe bareng istri. Itu kayaknya memang lebih seru sih kalau masakan istri sesekali aja, kalau di kafe sering kali. <tuk> nah gimana modalnya Ustadz? Allah yang mengayakan, Allah Maha Kaya, kita dikayakan. Allah Maha mampu, kita dimampukan. Allah Maha kuasa, kita dikuasakan. Allah Maha e, memiliki segala sesuatu, kita diamanahi segala milik Allah. Jadi serahin aja sama Allah. Bilang kayak gini, la haula wala quwata illa billah. Salah satu tips supaya cepat menikah, banyak-banyak zikir ya Wadud, ya Wadud. Ya Wadud itu artinya apa? Dul, wahai yang Maha cinta. Ya wadud, ya wadud, beri saya wuddah, cinta dan orang yang sudah dapat cinta itu nanti Allah anugerahi mawaddatan. Itu sama katanya wadud, wuddah, mawaddah, apalagi kalau kita menikah dengan cewek namanya mawaddah. Neng namanya siapa mawaddah, Masya Allah, Insya Allah kita mawaddah gitu ya. Ya itu aja. mudah-mudahan kita bisa segera berhijrah mengubah status meninggalkan pekerjaan yang haram, mengganti aktivitas dan perilaku-perilaku yang sia-sia menjadi seorang muslim yang insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahillaziha kullin ni'matillati Allahumma Inna nas'aluka al huda wa at-tuka wa, al wa al ghina Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun Waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana min ladunka durriyatan tayyibah Innaka sami'ud-dua Ya Allah Duhai Allah yang maha baik Duhai Allah yang maha pengasih Maha penyayang Maha kaya Maha lembut Kami tidak meragukan sedikit pun kasih sayangmu Ya Allah Kami tidak meragukan sedikit pun Janji-janji baikmu Ya Allah Kami yakin Engkau lah yang akan mencukupkan Segala kebutuhan hamba-hambamu Ya Allah Bahkan seekor ular di dalam tanah pun engkau beri rezeki dan tidak ada satupun makhluk-Mu yang melata di bumi kecuali engkau jaminkan baginya rezeki, ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam keyakinan. Yakin bahwa Engkaulah yang Maha Memelihara. Ketika kami menikah, bukan kami yang memelihara istri kami tetapi Engkau ya Allah. Ketika kami punya anak Bukan kami yang memelihara anak-anak kami tetapi engkau ya Allah Sehingga keyakinan itu menguatkan azam kami dan keinginan kami Untuk bisa mendapatkan cinta yang engkau ridhai ya Allah Ya Rahman Rahimin Kami rindu memiliki keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Kami rindu memiliki pasangan yang menyejukkan hati kami ya Allah Yang ketika kami pulang dalam keadaan lelah ...maka hilanglah lelah kami hanya dengan menatap wajahnya, Ya Allah. Kami rindu kepada istri-istri yang soleha. Kami rindu untuk diimami oleh suami-suami yang teladan, yang soleh, Ya Allah. Anugerahkan kepada kami istri yang soleha, yang taat kepada suaminya, yang menyayangi suaminya, yang perhatian kepada suaminya, yang setiap kali di rumah menunggu suaminya pulang dengan sambil berdoa dan memohon perlindungan kepada-Mu untuk suaminya, Ya Allah. Kami juga rindu suami. Yang setiap hari mencari nafkah yang halal untuk pasangannya Yang belajar agama untuk bisa mendidik keluarganya Yang memimpin sholat-sholat sunnah di rumahnya Yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak kami Ya Allah Anugerahkan kepada kami keluarga, pasangan, anak-anak yang menyejukkan hati kami Ya Allah Ya Arhaman Rahimin Kami yakin dan kami sadar Tidak ada orang sholih yang tidak merindukan keluarga yang menyejukkan hatinya Keluarga yang baik Zuriya tayyibah Semua orang soleh mendoakan keluarga yang baik Maka kami juga berdoa hari ini Malam ini ya Allah Anugerahkan untuk kami Zuriya tayyibah Dan dari keturunan kami lahir anak-anak yang menghafal Al-Quran Anak-anak yang menghafal hadis, Anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan Anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan agama ya Allah Lahirkan dari keturunan kami Anak-anak yang membuat kami punya semangat besar untuk mencari rezeki yang halal. Anak-anak yang menuntun kami ke jalan-Mu. Yang ketika kami memandang wajah mereka, mengingatkan kami kepada-Mu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Mudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Mudahkanlah jalan kami, Ya Allah. Mudahkanlah hijrah kami, Ya Allah Tetapkanlah hati kami dalam hijrah ini, Ya Allah Kami berlindung kepada-Mu Agar kami tidak kembali kepada masa lalu kami Yang telah kami tinggalkan, Ya Allah Janganlah biarkan kami menjadi hambamu yang berputus asa, Ya Allah Kuatkanlah kesabaran kami dalam penantian kami Kuatkanlah kesabaran kami dalam ikhtiar kami Kuatkanlah kesabaran kami dalam tawakal kami, Ya Allah Jangan biarkan hati ini menjadi berputus asa Karena sesungguhnya berputus asa bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Ya Arhamar Rahimin. Berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di seluruh dunia. Terutama di Indonesia, di Bandung, Ya Allah. Bantulah pemuda-pemuda Islam untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup mereka. Menjadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Sehingga kelak di akhirat mereka mendapatkan naunganmu di padang mahsyar, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami sedang belajar, Ya Allah. Kami sedang belajar untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada-Mu, Ya Allah. Kami sadar seringkali kami masih salah, masih keliru. Kadang kami kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya sudah kami tinggalkan. Jangan dulu engkau menutup pintu taubat-Mu kepada kami jika taubat kami belum sempurna, Ya Allah. Jangan dulu engkau menutup pintu taubat kepada kami jika taubat kami belum nasuhah, Ya Allah. Jangan dulu engkau mencabut ampunanmu dari kami Jika kami istighfarnya belum baik Ya Allah Berilah kami kesempatan, Ya Allah. Sebelum kami menemui-Mu, Ya Allah. Sebelum berpisah ruh dengan jasad kami, Ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk mengejar kekurangan dan ketertinggalan amal-amal soleh kami selama ini. Untuk bisa bersanding dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia di dalam surgamu, Ya Allah. Beri kami kesempatan dan kemampuan, Ya Allah. Maafkan kami jika kami masih banyak kurangnya, Ya Allah. Maklumilah kami ya Allah yang sedang belajar Yang masih belum mengerti semua kebaikan dalam agamamu ya Allah Yang masih meraba-raba Yang baru menghadiri ta'lim-ta'lim -ta Yang mungkin belum banyak ilmu yang kami serap dalam ta'lim-ta'lim -ta ini ya Allah Maklumilah kami, maafkanlah kami ya Allah Ya Rabbana, janganlah engkau marah kepada kami jika kami silap dan lupa ya Allah Janganlah engkau timpakan murkamu kepada kami jika kami berbuat dosa, Ya Allah. Janganlah engkau menutup hati kami dalam kekufuran jika kami menodainya dengan noda-noda dosa, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari ron, dari dosa-dosa karena perbuatan kami sendiri, Ya Allah. Jangan tutup hati kami. Jika engkau menutup hati kami, maka siapa yang dapat membukanya, Ya Allah. Celakalah kami jika engkau telah menutup hati kami, Ya Allah. Ya Ar Rahman Rahimin Kami tidak tahu takdir kami Ya Allah Kami tidak tahu masa depan kami Ya Allah Kami tidak tahu kami akan mati Dalam keadaan husnul khatimah Atau su'ul khatimah Ya Allah Tidak ada jaminan bagi siapapun Untuk mendapatkan husnul khatimah Kecuali jaminan darimu Ya Allah Kami pernah mendengar ada orang yang menghabiskan usianya dengan amal sholih, beribadah di dalam masjidmu, tetapi akhir hayatnya takdir menjadikannya seseorang yang berbuat dosa dan mati dalam keadaan kufur. Lindungilah kami dari keadaan seperti orang itu, Ya Allah. Mungkin hari ini kami bisa berbahagia karena masih dekat dengan rumahmu, Ya Allah. Tapi kami tidak tahu apakah besok kami akan menjadi orang seperti ini atau lebih buruk dari ini, Ya Allah. Tetapkanlah hati kami ya Allah Jika takdir akhir hayat kami itu buruk Kami mohon dengan belas kasihmu Ubahlah takdir yang buruk menjadi yang baik ya Allah Jika takdir akhir hayat kami adalah su'ul khatimah Kami mohon kepadamu Ubahlah menjadi husnul khatimah Jika mungkin engkau telah mentakdirkan kami Menjadi ahli neraka Dan telah mencatat nama kami Di dalam batu-batu neraka Kami mohon kepadamu Kami mohon ya Allah Gantilah takdirmu Karena sesungguhnya engkau mengubah takdir Dengan doa hamba-hambamu Hapuskanlah nama kami di dalam pintu neraka Ya Allah Dan tuliskanlah nama kami di lembaran-lembaran Surga Ya Allah Tuliskanlah nama kami Di setiap daun-daun surga Ya Allah Sediakanlah surga untuk kami Ya Allah Ya Arhamman Rahim Beri juga hidayahmu Kepada keluarga kami Kepada pasangan kami kepada orang tua kami Ya Allah betapa ruginya kami jika kematian kelak akan memisahkan kami selama-lamanya karena salah satu dari kami beriman dan yang lain kufur Ya Allah beri petunjuk kepada seluruh keluarga kami dan pertemukan dan kumpulkanlah kami dengan keluarga kami kelak di dalam surga Ya Allah kami ingin merasakan suasana kekeluargaan dan keakraban di dalam surga Ya Allah Seakrab dan sehangat hari lebaran ketika kami pulang dari sholat id ya Allah Pertemukan kami dengan orang tua kami Jika ada orang tua kami yang telah wafat Sampaikanlah salam rindu kami kepada mereka ya Allah Kami rindu sekali kepada ibu kami Kami rindu sekali kepada ayah kami Kami rindu sekali kepada keluarga kami ya Allah Dan pertemukanlah kami kelak dengan mereka di padang masyar untuk saling memberi kebaikan ya Dan di surga untuk saling bersilaturahim Ya Arhamar Rahimin Titipkan salam kami untuk Rasulullah ya Titipkan salam kami untuk Rasulullah ya Allah Kami rindu kepada Rasulullah Jika kami memikirkan keadaan umat Islam hari ini Sedih rasanya Ya Allah, banyak dari saudara-saudara kami kaum muslimin teraniaya di mana-mana Ya Allah banyak dari bayi-bayi kaum muslimin Tertimbun di dalam reruntuhan gedung Di Suriah Ya Allah Banyak dari anak-anak kami Untuk pergi sekolah Mereka dihadang oleh tentara Israel di Palestina Ya Allah Seandainya Rasulullah hidup Pasti Rasulullah tidak mau membiarkan Keadaan seperti ini Pasti beliau akan menyeru seluruh kaum muslimin Untuk membela hak saudaranya ya Betapa malunya kami Kepada Baginda Rasul kami mengaku mencintai dan mengikutinya Tetapi kami belum berakhlak sepertinya Kami membiarkan umatnya terlunta-lunta Seperti anak yatim Dan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri Ya Allah Hidup hanya untuk makan dan keluarga kami saja Dan kami tidak mau memikirkan saudara kami Yang membutuhkan di sana Ya Allah Sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah dan kami memohon kepadamu ya Allah Izinkanlah Rasulullah untuk mensyafaati kami nanti di akhirat kelak ya Allah Sampaikan salam rindu kami kepada Abu Bakar as-Siddiq Khalifah yang adil Kepada Umar bin Khattab, Khalifah yang bijaksana Kepada Utsman bin Affan, Khalifah yang solih Kepada Ali bin Abi Talib, Khalifah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW Anugerahkan untuk kami Khalifah-Khalifah seperti itu di negeri kami, Ya Allah Anugerahkan untuk kami Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, Khalifah-Khalifah yang adil di muka bumi ini, Ya Allah Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Kami mohon berikanlah kepada kami hafal Al-Quran Walaupun hanya satu jus saja, Ya Allah Setidaknya kami sebelum wafat menghafal satu jus dari ayat-ayatmu, Ya Allah lebih dari itu Ya Allah Jadikanlah kami para penghafal-penghafal Al-Quran Suami yang hafiz Al-Quran Istri yang hafiz Al-Quran Anak-anak yang hufazul Al-Quran Sehingga kami menjadi keluarga penghafal Al-Quran Keluarga penghafal Hadis, Keluarga yang senantiasa menegakkan sholat Keluarga yang tahan kepadamu Ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirat hasanah Wa kina azabanna بحركات الله وما بحمدك اشهد ان لا اله الا انت